Anak-anak salafiyin sebagaimana anak-anak yang lain, sering bermain bergabung dengan anak-anak di lingkungan mereka. Namun terkadang karena sibuknya si abah, maksudnya ayahnya ini, menuntut ilmu atau mencari ma'isya, membuat perhatian terhadap si anak sedikit berkurang. Sehingga terkadang si anak agak nakal dan kurang beradab. Sehingga terkadang muncul ucapan orang-orang, padahal bapaknya senang haji, tapi anaknya kok nakal. Bagaimana menghadapi kejadian di atas? Nah ya ini... Salah satu yang harus kita benahi Salah satu yang harus kita benahi Kita benar-benar perbaiki Jaga anak-anak kita Jaga anak-anak kita Ya tapi saya sibuk bekerja Tidak ada alasan Sibuk bekerja, tidak ada alasan Kemudian mencari Maisha Yang jelas Bagaimana caranya memanage waktu Sehingga anak-anak kita bisa terpantau, terawasi, terkontrol perilakunya. dengan Bergaul dengan siapa mereka. Ini yang harus dijaga. Kerjasama para abah, umahat dalam hal ini. Maka di beberapa tempat para asa tidak menghancurkan untuk mendirikan semacam pondok-pondok tempat-tempat belajar rumah-rumah belajar agar anak-anak terawasi di situ agar anak-anak terawasi di situ ada seorang ustad guru pengajar yang mengawasi anak-anak sekolah sehari di situ pagi di pagi di pondokan sore dijemput malam abahnya sudah pulang bisa diawasi terus demikian ini yang harus Benar-benar kita perhatikan Jangan sampai ini menjadi celah Untuk kemudian timbul Perkataan-perkataan yang Tidak baik Oleh karena itu ta'awun ya. Ta'awun diantara kita Untuk membenahi Sistem pendidikan kita Membenahi pondok kita Rumah belajar kita ya. Benahi Sehingga kemudian anak-anak dari kalangan salafiyin khususnya, bisa menjadi anak-anak yang benar-benar beradab, benar-benar dia senang kepada ilmu. Dan kemudian perilaku dan tingkah lakunya benar-benar terkontrol, terawasi. Ini tanggung jawab kita semua.